Kavis 3 Kavis 3 Kavis 3 Kavis 3 Kavis 3 Kavis 3 Kavis 3 Selamat sore Mitra Business Pass FM Di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo Dan di Asika, Yogyakarta Apa kabar anda sore ini? Mudah-mudahan uh, di Jakarta Ataupun di luar kota Jakarta Di sore hari, hari ini cerah ya Tapi kayaknya Jakarta juga sudah mulai agak redup karena sore dan pastinya banyak kemacetan, entah jadi dimana-mana. Mudah-mudahan biarpun macet Anda tetap setia bersama kami di PASFM, khususnya di sore hari ini, Kavis Break. Dan saya Kiki Wijaya hadir, saya sudah di studio PASFM dengan Bang Kavis Kurnia. Apa kabar Bang Kavis, selamat baru Imlek ya. Iya, kongsi patah. Mantap sekali. Oke, bagaimana perayaan Imlek kemarin? Uh, berlangsung dengan kusuk uh -huh. Gitu loh Dan um, saya rasa karena ini tahun ular ya Ular air ya Ular air uh -huh. Jadi banyak yang melihatnya dengan penuh Kehati-hatian Cautious uh -huh. Dari tahun naga ke uh, ular air begitu yeah. uh, Lebih serem gak? Naga, uh, uh, begini, ular air Apakah tahun ular itu bagus atau jelek? Uh -huh. ya uh, Tergantung Oke okay tapi apakah tahun ular itu bakal terjadi sesuatu? Iya, pasti. Kok okay. bisa mengiyakan dan memastikan? Karena sejarah uh, kita lihat track record sejarah. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat track record sejarah, hmm. ya, uh, banyak peristiwa-peristiwa yang uh, tidak bagus terjadi hmm. di tahun ular. Hmm. Oke. Okay. Misalnya pada tahun 1929 ketika terjadi uh, pasar saham dunia hancur dan okay. kemudian terjadi depresi itu adalah di tahun ular. depression waktu itu ya. Yeah. Di Amerika anu harusnya. Terus kemudian uh, peristiwa Tiananmen. Mm -hmm. Itu juga di tahun ular. Tahun ular. Pemberontakan mm -hmm. itu ya. Uh, ya mm -hmm. boleh dikatakan ini apa Gonjangga Gonjangga di ya, China, China pada waktu itu. Dan uh, 911, mm -hmm. peristiwa 911 di Amerika mm -hmm. itu juga terjadi di tahun ular. Mm Heeh. -hmm. Jadi apakah tahun ular ini uh, Bakal terjadi sesuatu Dapat dipastikan, iya Penyerangan di Jepang tuh, waktu itu juga ada ya Pearl Harbor Pearl Harbor, iya. Pearl Harbor juga, hmm. itu Tahun ular juga, tahun ular juga. Jadi serem. ketika Jepang uh, Memang serem Kalau uh, dibilang tahun ular itu serem Serem Ah, cuma memang eh, banyak ahli feng shui mengatakan Tahun ular ini eh, ular air mm -hmm. Dan eh, karena ular air biasanya tidak terlalu berbisa Dan kemudian juga tidak terlalu seganas tahun ular-ular yang lain Oke okay. eh uh, Jadi agak deg-degan ya Sangat deg mm -hmm. Dan eh, kalau itu dilihat dari timur ya mm -hmm. Kalau dilihat dari barat gitu loh Para astrolog itu melihat uh, melihat uh, situasi dari, dari barat itu Mereka melihat dari tata letak planet uh -huh. Dan uh, NASA itu sudah memprediksi bahwa uh, Solar Solace gitu ya Atau letupan-letupan di matahari gitu loh Di tahun 2013 Itu akan sangat luar biasa Dan uh -huh. dan NASA sudah menentukan di beberapa titik gitu Terjadi Solar Solace yang Yang paling agresif Akibatnya ya solar solis itu akan mempengaruhi cuaca mm. di bumi mm -hmm. ya Apakah itu uh, air pasang, apakah itu uh, cuaca ekstrim ya, Seperti blizzard yang sekarang terjadi di mm -hmm. Amerika um, Akibatnya uh, kalau cuacanya jelek dan terjadi cuaca ekstrim Sudah pasti terjadi itu akan mengganggu emosi kita mood kita itu sebagai manusia akan terganggu hmm. ya kan kalau hmm. uh, cuaca sangat panas betul hmm. gitu loh orang kan juga moodnya akan terganggu yeah. mungkin menjadi uring-uringan gitu loh nggak kepuguhan hmm. gitu kan tapi kalau terlalu dingin uh -huh. juga aktivitas juga akan macet gitu loh dan ini akan mengganggu uh, kegiatan aktivitas dan juga mood kita jadi ini akan sangat mempengaruhi cuaca jadi tahun 2013 adalah tahun yang harus di, dilihat dengan uh, penuh kehati-hatian. Penuh kehati-hatian. Saya kalau kalau pikiran saya uh, ular air. Air itu kan identik dengan air, air ya. Udah berasa uh, banjirnya begitu. Karena karena alam gitu bakal tinggalin oh. ada kaitannya enggak sih? Enggak, jadi gini, uh, kan kalau di kalau di apa di apa kalau di Perhitungan Feng Shui itu ada lima unsur uh. Ada lima unsur Yaitu unsur air Api gitu loh ya Dan kemudian hmm. juga ada unsur besi hmm. Ada unsur tanah Dan ada unsur kayu Oke Yang menarik adalah Bahwa karena ini adalah unsur air Katanya sih Eh bukan gue yang ngomong Katanya <laughs> sih Katengkong Hitung-hitungannya eh, ka <laughs> <laughs> adalah partai politik yang logonya biru uh -huh. pasti bermasalah. Eh udah. Hei, gua enggak mau sebut yang mana. <laughs> gua kepleset <keceploh> sampe. Oh <laughs> yang yang yang, berub, yang warnanya air. Uh -huh. Dan uh, air itu warnanya enggak hanya apa? Enggak hanya uh -huh. ini, apa enggak hanya uh, biru uh -huh. tapi juga kadang-kadang hijau gitu loh. Jadi uh -huh. partai yang logonya didominasi oleh kedua warna itu kt Bakal banyak digonjang-ganjing dan ada skandal hmm, Begitu, sudah berasa ya hmm. uh, Udah ada icip-icipnya Di tahun 2012 kemarin hmm. Nah, uh, padahal orang-orang tuh Ngerinya tahun 2012 ya Perkiraan waktu itu ada kiamat Karena 2012 dirambahkan uh, Kan kiamat, tapi, yeah. kan, tapi Kalau di timur menganggap itu enggak, nah, enggak okay. uh, Ular, ular ini identik dengan binatang yang kan ada waktu tertentu dia, apa sih namanya ganti kulit ya bang ya yeah. Pembersihan gitu, tahun 2013 ini juga begitu harus kita membersihkan diri uh, Kalau dilihat ya, jadi begini, apakah itu uh, 100% jelek gitu loh uh, Enggak gitu loh, pasti gak mungkin 100% jelek, ada sisi baik dan ada hmm. sisi jeleknya Bagaimana nanti kita menyikapinya dan menyiasatinya hmm. gitu itu, itu, yang, itu kata kunci yang paling penting Cuma saja ini adalah tahun yang memang harus hati-hati hmm. ya. e, Dan e, yang sangat menarik adalah bahwa setiap kali terjadi tahun ular Dan itu siklusnya 12 tahun sekali Dan ular adalah sodiak yang ke-6 dalam, dalam show Di dalam penanggalan lunar dari Tiongkok itu mm -hmm. Dan um, Setiap 12 tahun sekali ini Di India juga Itu terjadi peristiwa yang sangat sakral Yaitu uh, Kumela, gitu Kumela mm -hmm. Yang kemarin ya Itu dihadiri lebih dari uh, 70 juta orang mm -hmm. Jadi Jadi nanti kita akan cerita bahwa ini adalah tahun yang very interesting okay. gitu loh. Apa yang perlu diwaspadai di yeah, Semarang ya? Yeah. Itu dia. Mitra bisa bisa berinteraksi dengan kita ya, kirim SMS ke 0816924924 atau Anda mau telepon juga bisa bagi yang di Jakarta 6339160 dan di luar Jakarta 0800 Pas FM. Bang kami siapin hadiah juga ya, ya Bang kami ya Buku, kaos Rumah, mobil sama apa lagi? Semuanya. Sampai jumpa untuk Anda deh. Tatap bersama kami di pasangan Cafe's Break.